Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiye'ina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mentabi'ahum bi ihsanin ilayah middin Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Roja Yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah Allah SWT Mempertemukan kita kembali dalam kajian yang insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semuanya Pada kajian-kajian yang telah lalu Kita telah membahas kaedah yang pertama Yaitu kaedah innam al-a'malu bin niyat Semua amal tergantung niatnya Kemudian kita sudah kita juga sudah membahas tentang kaedah yang kedua Yaitu kaedah al-yaqin La yazulu bisyak bahwa keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita Menginjak pada kaidah yang ketiga. Kaidah yang dinamakan oleh para ulama dengan kaidah kulliyah al kubro ya kaidah yang paling besar yang terdiri dari lima 5 kaidah kita sudah sampai pada kaidah yang yang ketiga yaitu kaidah al masyaqqatu tajlibut taysir al masyaqqah artinya adalah kesulitan atau sesuatu yang berat <tuh> atau kepayahan Inilah arti dari masyakkah Tajlibut taisir bisa mendatangkan kemudahan Secara bahasa berarti kaedah al-masyakqatu Tajlibut taisir artinya sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan <tuh> Maksud dari kaedah ini adalah bahwa syariat-syariat <tuh> Islam Apabila Pada suatu keadaan Mendatangkan Masyakkah Atau memberatkan Seorang hamba Maka Ketika itu Syariat memberikan keringanan Memberikan Kemudahan kepada hamba tersebut Inilah maksud dari Kaedah ini Misalnya Apabila seseorang berpuasa Berpuasa Ramadan Dia dalam keadaan sehat Maka dia wajib berpuasa seperti biasa Tetapi apabila pada keadaan tertentu Dia merasa berat untuk berpuasa Misalnya Dia sakit yang sakitnya menjadikan dia berat untuk berpuasa Maka syariat memberikan keringanan kepada dia untuk tidak berpuasa pada hari itu Begitu pula misalnya <tuh> Pada suatu keadaan dia melakukan perjalanan jauh Sehingga menjadikan dia berat untuk berpuasa Maka syariat memberikan kemudahan bagi dia dia boleh tidak berpuasa ketika melakukan perjalanan jauh tersebut. Sehingga dia harus mengqadanya. Dia harus menggantinya di hari lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. "Fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayamin okhar barang siapa di antara kalian, ada yang sakit, atau, sedang dalam keadaan safar, ya, safar ini maksudnya adalah perjalanan jauh, maka, dia, boleh berpuasa, di hari lain, apabila dia, meninggalkan puasa di hari, hari itu, hari ketika dia sakit, atau hari ketika dia sedang, sedang safar, maka dia boleh, ya, dia harus mengkodanya di hari hari lain. Kaidah ini, kaidah al-mashakkatu tajlibut taisir, sesuatu yang berat, bisa mendatangkan kemudahan, menunjukkan kepada kita akan besarnya rahmat Islam, bahwa Islam adalah agama yang dipenuhi. Dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Ajaran Islam Dipenuhi Dengan kemudahan-kemudahan Pada asalnya agama Islam itu mudah Kemudian apabila Yang mudah tersebut masih memberatkan Islam memberikan Kemudahan tambahan Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang Dipenuhi dengan rahmat. Oleh karenanya, sangat pantas ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasul Nake, illa rahmatil alamin. Kami tidaklah utus Engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta." Inilah Islam Dan kaedah ini Juga menunjukkan kepada kita bahawa Islam adalah agama Yang menginginkan kemudahan bagi pemeluknya Islam Sangat mudah untuk diterapkan Pada asalnya demikian Dan ketika ada keadaan-keadaan tertentu Yang menjadikan yang mudah tersebut terasa berat Islam memberikan kemudahan tambahan Dan banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan Tentang hal ini Bahwa syariat Islam adalah syariat Yang tujuannya memudahkan umat manusia Dan semua dalil-dalil tersebut Bisa dijadikan sebagai dalil sandaran kaedah ini Yaitu kaedah Al-Masyakatu Tajlibut Taisir Sesuatu yang berat Bisa mendatangkan kemudahan Di antara dalilnya Adalah firman Allah SWT Di dalam surat Al-Baqarah Ayat 185 Allah SWT berfirman Dan ayat ini tentang puasa Ketika Allah SWT menjelaskan tentang wajibnya puasa Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bolehnya orang yang sakit dan orang yang sedang dalam keadaan perjalanan jauh mereka boleh tidak berpuasa tapi harus menggantinya di hari lain. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman bikumul yusra wa bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala Menginginkan kemudahan untuk kalian Dan dia tidak menginginkan Kesulitan untuk kalian Ini menunjukkan bahwa Islam Menghendaki adanya kemudahan Bagi pemeluknya Bagi umatnya Agar ketika mereka menjalankan syariat ini Mereka tidak terjatuh dalam kesulitan Tidak terjatuh dalam hal-hal yang sangat memberatkan mereka. Ini menunjukkan akan kuatnya kaidah ini. Ini menjadi penunjang <coughs> dalil yang menunjang benarnya kaidah al-mashakkatu tajlibut taisir bahwa sesuatu yang berat akan mendatangkan kemudahan. Kenapa? karena syariat Islam adalah syariat yang menginginkan kemudahan bagi umatnya ya sehingga kalau ada sesuatu yang berat syariat Islam tentunya memberikan kemudahan dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan <coughs> la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah Tidaklah membebani seseorang Kecuali yang sesuai dengan kemampuannya <tuh> Allah tidaklah membebani seseorang Kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya Ini juga menunjukkan Benarnya kaedah al-masyakatu tajlibu taisir Bahawa sesuatu yang berat akan mendatangkan kemudahan Kenapa demikian? Karena <clears throat> apabila pada suatu keadaan seseorang Tidak bisa atau sangat berat melakukan syariat Maka syariat menurunkan bebannya Syariat menurunkan bebannya untuk memudahkan dia dalam melakukan syariat tersebut Sehingga firman Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidaklah membebani seseorang Kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan kemampuannya Firman ini menunjukkan benarnya kaedah al-masyakatu Tajribut taisir Bahawa sesuatu yang berat Bisa mendatangkan kemudahan di antara dalilnya, yang lain adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 28. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ankum. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan keringanan bagi kalian. Allah ingin meringankan kalian Allah ingin memudahkan kalian Ini sangat jelas ya hubungannya dengan kaidah Al-Masyakatu Tajlibut Taisir Bahwa sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat Bisa mendatangkan kemudahan bagi manusia Begitu pula firman Allah yang lain di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wudu syariat wudu ya. kemudian Allah menyinggung tentang orang yang tidak bisa mendapatkan air maka dibolehkan bagi dia untuk bertayamum Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan Ma yuridullahu liya ja'ala ala alaikum min haraj Allah tidaklah menghendaki kesulitan bagi kalian Allah menghendaki kemudahan Makanya ketika tidak ada air Seseorang boleh untuk bertayamum. Dan ini sangat erat kak, sangat erat kaitannya dengan kaidah al-mashakkatul tajlibut taisir. Sesuatu yang sulit bisa mendatangkan kemudahan, ya. Yang tadinya asalnya tidak boleh bertayamum, karena ada air. Tapi ketika tidak ada air, dia sulit untuk mendapatkan air. Allah memberikan kemudahan dengan mensyariatkan tayamum, ya. Tidak perlu air lagi sekarang dengan pasir sudah cukup dengan tanah sudah cukup sudah cukup untuk bertayamum untuk bersuci. Kemudian yang termasuk ya dalil dari kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al-Hajj ayat 78. Allah Subhanahu wa taala Berfirman, "Wahai janganlah kamu mempermasalahkan Allah dengan apa yang Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini sesuatu yang sulit. berfirman ya. tidak ada dalam agama ini sesuatu yang sulit. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kesulitan apapun di dalam agama ini. Dan ini sangat erat hubungannya dengan kaidah al-masyaqqatu tajlibut taysir bahwa sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat bisa mendatangkan kemudahan. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan masalah ini atau menjelaskan kaidah ini. Dan ayat yang sangat erat hubungannya dengan kaedah ini adalah ayat yang ada di dalam surat as-sharah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Fa inna ma'al usri yusra Sesungguhnya pada setiap kesulitan ada kemudahan Inna ma'al usri yusra Dan sesungguhnya setiap kesulitan itu ada kemudahan Ya Ayat ini sangat erat hubungannya dengan kaidah al-mashakkatu Tajlibut taisir ya, bahawa sesungguhnya sesuatu yang sulit itu bisa mendatangkan kemudahan. Ada juga ayat-ayat yang lainnya yang sangat banyak. Kita menginjak kepada dalil yang berasal dari hadis Nabi Muhammad saw. Di dalam hadis juga banyak sekali dalil yang menjelaskan tentang mudahnya syariat Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan syariat Islam ini sebagai syariat yang mudah. Dan ini keunggulan syariat Islam daripada syariat-syariat yang lain ya. Di dalam syariat-syariat lain ada hal-hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Misalnya ya, syariat taubat harus membunuh diri. Ini sangat sulit ya. Sangat sulit untuk dijalankan. Tapi pernah ada di syariat sebelumnya. Kalau ada orang yang bertaubat, maka dia harus dibunuh. Di dalam syariat Islam tidak demikian. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Cukup dengan bertaubat, dengan syarat-syaratnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa kita. Ya, di dalam syariat-syariat dahulu ya, ada syariat apabila najis mengenai kain kainnya harus dipotong. Ini sesuatu yang sangat berat ya. Sesuatu yang sangat berat. Dalam syariat Islam cukup dicuci. Dan kalau najisnya sudah hilang, maka itu sudah sudah cukup. Tapi ada pernah syariat-syariat sebelumnya ya syariat yang harus menghilangkan bekas pakaian yang terkena najis tersebut. Bukan menghilangkan najisnya, menghilangkan bagian-bagian yang terkena najis tersebut. Tentunya ini sangat berarti. Ya. Di dalam syariat Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan. Inilah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hadis yang menunjukkan kaidah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda inni lam bil yahudiyyah wala bin nasraniyah sesungguhnya aku tidaklah diutus dengan membawa agama yahudi atau agama nasrani tetapi aku bil hanifiyatis samhah akad tetapi Aku diutus untuk membawa agama yang lurus. Agama yang bersih dari kesyirikan. Dan agama yang mudah. Agama Islam adalah agama Tauhid. Agama yang jauh dari kesyirikan. Dan agama yang mudah. Sangat mudah untuk dijalankan oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan. Bahawa apapun yang menjadikan kaum Muslimin sulit dalam keadaan tertentu, maka Allah Subhanahu Wataala akan menjadikan, akan memberikan kemudahan kepada kepada mereka. Apabila mereka dalam menjalankan syariat ada kesulitan, maka ketika itu Allah akan memberikan kemudahan. Karena apa? karena agama ini adalah agama yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa taala sebagai agama yang memudahkan dalil yang kedua dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis tersebut menceritakan tentang seorang badui yang datang ke masjid Nabi Muhammad saw kemudian orang tersebut Kencing di Masjid Nabi Karena mungkin kebiasaan orang-orang badui Di tempatnya Mereka bermudah-mudahan dalam Dalam buang air kencing Akhirnya Ketika datang ke Masjid Nabi Muhammad SAW Dia melakukan hal yang sama Ketika kencing Maka para sahabat yang lain memarahinya Para sahabat yang lain memarahinya Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, biarkan. Da'u. Uh. Biarkan orang tersebut kencing. Jangan diganggu dulu. Wa 'ala baulihi sijlan mimma au dhanuban mimma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya, siramlah. Siramlah air kencingnya tersebut dengan satu timba air. Fa innamā bu'ithtum muyassirīn. Karena sesungguhnya kalian tidaklah diutus kecuali untuk memudahkan. Wa lam tubā'atsu Dan kalian tidak diutus untuk menyulitkan manusia. Ya. Sulit kalau misalnya orang sudah kencing di tengah-tengah kencing kemudian dimarah-marahi. Ini akan menjadikan keadaan semakin parah, ya. Dan Islam yang agama yang memudahkan. Cukup dengan dibiarkan orang tersebut untuk kencing. Kemudian setelah itu disiram dengan air sampai kita rasa air kencingnya sudah sudah hilang, ya sangat mudah ya dan sangat simple bisa dilakukan oleh kaum muslimin ya tanpa ada kesulitan sedikit pun di antara hadis yang menunjukkan bahwa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang hasan, ya. beliau menyabdakan, Inna khaira dinikum aisyaruhu. Sesungguhnya agama kalian yang paling baik adalah yang paling mudah. Ini menunjukkan bahawa apabila ada kesulitan maka Allah akan memberikan kemudahan. Yang mudah itulah agama Allah subhanahu wa ta'ala ya Ketika pada suatu keadaan kita sangat sulit untuk menjalankan sebuah syariat Allah akan memberikan kemudahan pada keadaan tersebut ya Pada asalnya sudah mudah Tapi kemudian pada keadaan tertentu menjadi sulit lagi Maka Allah akan memberikan kemudahan tambahan Ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita sebutkan semuanya ya menunjukkan bahwa agama Islam ini agama yang yang mudah Allah tidak menginginkan adanya kesulitan dalam agama ini sehingga apabila ada kesulitan datang maka kesulitan tersebut akan mendatangkan kemudahan tambahan yang yang lainnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita melihat Masyakkah Atau sesuatu yang berat Kita bisa Membagi-bagi Masyakkah ini <tuh> Masyakkah atau sesuatu yang berat ya Tidaklah satu tingkatan Sehingga syariat Islam pun Membeda-bedakan Mana masyakkah Yang mendatangkan kemudahan Mana masyakkah yang tidak mendatangkan kemudahan. <tuh> Kalau kita lihat masyakah ada tiga macam. Ya. Masyakah yang pertama adalah masyakah atau sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Misalnya seperti terbang, ya. manusia tidak mungkin bisa terbang. Misalnya seperti berjalan di atas air, manusia tidak mungkin bisa berjalan di di atas air. Ya Misalnya tidak boleh tidur, tidak boleh tidur sepanjang waktu Manusia tidak mungkin bisa uh, tidak tidur sepanjang waktu Misalnya tidak boleh salah, tidak mungkin Karena kullu bani adama khata Semua anak Adam itu banyak salahnya Wa khairul khata'ina tawabun dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya adalah mereka yang banyak taubatnya. Ini sesuatu yang sangat berat dan tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Kesulitan yang seperti ini, masyakah yang seperti ini, sesuatu yang berat yang seperti ini tidak mungkin disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena syariat Islam adalah syariat yang memudahkan. Allah tidak menginginkan ada kesulitan dalam syariat Islam ini. Masyakkah yang kedua adalah masyakkah yang berat melebihi kewajaran. Masyakkah yang berat yang tidak wajar. Seperti misalnya, <tuh> sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Masyakkah ini, ya sesuatu yang berat ini bisa dilakukan oleh manusia Mungkin manusia melakukan sholat 50 waktu dalam sehari semalam Karena sehari semalam 24 jam ya 24 jam, ya kalau misalnya setiap 20 menit diwajibkan sholat, manusia bisa Tapi itu merupakan sesuatu yang sangat berat sekali Sesuatu yang sangat berat sekali Misalnya lagi Sebenarnya ya manusia bisa berpuasa setahun penuh Sebenarnya bisa berpuasa setahun penuh Setiap hari puasa Puasa dari subuh sampai maghrib Setiap hari seperti itu selama setahun Ini bisa dilakukan oleh manusia Tapi sangat memberatkan sekali sangat memberatkan sekali. Contohnya lagi misalnya zakat. Misalnya mengeluarkan uang ya. Tapi persentasenya 90%. Ya. Ini juga sama, sangat sangat berat sekali. Sesuatu yang sangat berat sekali ini ya. Walaupun mungkin dilakukan oleh manusia tetap saja tidak mungkin disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kemudahan, tidak mungkin. Begitu pula sesuatu yang sangat berat tapi datang pada syariat yang sebenarnya asalnya tidak berat. Ya, sesuatu menjadi sangat berat dalam keadaan tertentu. Seperti misalnya, ya, sholat lima waktu, sholat lima waktu ini mudah, ya, sholat lima waktu tidak terlalu berat, ya. Tapi dalam keadaan tertentu bisa menjadi sangat berat. Seperti misalnya ketika safar, ya, ketika safar orang harus berhenti lima kali dalam sehari, padahal dia harus Melakukan perjalanan yang jauh Ini menjadi sangat berat Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan Dengan cara menjamak Atau mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu ya Sholat zuhur dan sholat asar bisa dikumpulkan Bisa dijamak dalam satu waktu Bisa di awal waktu ya, Di waktu zuhur Bisa di akhir waktu Di waktu asar Allah memberikan kemudahan Kemudian maghrib bisa digabung dengan isya ya. Bisa di waktu maghrib, bisa di waktu isya ya. Ini yang masuk dalam kaedah ini Ini yang masuk dalam kaedah Al-Masyakatu Tajlibut Taisir Sesuatu yang berat, yang tidak wajar Yang datang dalam keadaan tertentu Bisa mendatangkan kemudahan Bisa mendatangkan kemudahan Seperti misalnya Sholat dalam keadaan berdiri Sholat dalam keadaan berdiri ini Bukan sesuatu yang berat Yang di luar batas kemampuan manusia Atau sangat memberatkan manusia Tidak Kita biasa berdiri ya. Tapi dalam keadaan tertentu Itu bisa menjadi kesulitan yang luar biasa Contohnya misalnya Apabila ada orang yang terluka Misalnya dia naik motor kemudian jatuh. Kemudian kakinya ya. Kakinya cedera yang menjadikan dia sulit untuk berdiri. Padahal sebenarnya berdiri itu tidak terlalu menyulitkan. Ya. Bukan merupakan masyakah yang tidak wajar. Akhirnya syariat ketika itu memberikan kemudahan, ya. Memberikan kemudahan dengan bolehnya dia dengan membolehkan dia untuk sholat dalam keadaan duduk bahkan kalau tidak bisa duduk bisa sholat dengan keadaan berbaring ya inilah yang masuk dalam keedah ini ya sesuatu yang memberatkan dan hal tersebut ya datang dalam keadaan tertentu ya dalam keadaan tertentu dia menjadi sangat berat ya di luar kewajaran itulah masyakah yang bisa mendatangkan kemudahan karena apa karena sesuatu yang berat di luar di luar kewajaran dari awal ini tidak ada dalam syariat tidak ada dalam syariat sesuatu yang sangat berat yang di luar kewajaran manusia ini tidak ada karena semua syariat ini sebenarnya mudah kemudian apabila yang mudah tersebut dalam suatu keadaan menjadi sangat berat, maka syariat Islam memberikan kemudahan tambahan ya. Inilah yang masuk dalam kaidah ini, sesuatu yang berat dalam keadaan tertentu dan merupakan sesuatu yang sangat-sangat uh, memberatkan sekali di luar kewajaran. Kemudian yang ketiga, jenis masyakah yang ketiga adalah sesuatu yang berat tapi masih dalam batas kewajaran Sesuatu yang memberatkan manusia Tapi masih dalam batas kewajaran Masyakah yang demikian ya Tidak mendatangkan kemudahan Masyakah yang masih dalam batas kewajaran Tidak mendatangkan kemudahan Saya contohkan misalnya Orang harus bangun di waktu adhan subuh untuk melakukan sholat di masjid, ya, jamaah laki-laki, ya, harus sholat di masjid, ya. Ini sesuatu yang berat, ya. Tadinya tidur nyenyak, kemudian ketika mendengar adzan, ya, dia harus meninggalkan ranjangnya, harus bangun, kemudian wudu. Bisa saja airnya sangat, sangat dingin sekali. Ini sesuatu yang berat tapi masih dalam kewajaran ya, masih dalam batas yang wajar dan manusia bisa melakukan setiap hari. Mashallah yang seperti ini tidak masuk dalam kaedah ini, tidak mendatangkan kemudahan karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin ya agar manusia ya bisa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan pahala karena bahala ini sangat sangat berharga tidak mungkin ya dihasilkan atau diwujudkan kecuali dengan usaha maka kalau misalnya ya kesulitan tersebut masih dalam batas kewajaran maka tidak mendatangkan kemudahan seperti contohnya lagi syariat puasa Syariat puasa tidak bisa kita pungkiri bahawa syariat puasa ini ada keberatannya, ada kesulitannya <tuh> Ada sesuatu yang memberatkan Yang asalnya makan di, di tengah hari sekarang, makan di tengah hari tersebut dihilangkan Minum yang biasanya berkali-kali dalam sehari, sekarang tidak boleh minum Ya Ini sesuatu yang berat, tapi beratnya masih dalam batas kewajaran Apalagi dalam setahun hanya sebulan saja masih dalam batas kewajaran, ya sehingga berat yang seperti ini tidak memudahkan ya seseorang tidak mendatangkan kemudahan bagi seseorang, ya karena memang di dalam kehidupan manusia ini manusia tidak bisa terbebas dari kesulitan, tidak bisa manusia ya terbebas dari sesuatu yang berat, seperti misalnya <tuh> orang bekerja setiap hari harus Berangkat mulai jam setengah tujuh untuk sampai ke kantornya Ini sebenarnya sesuatu yang berat Tapi sesuatu yang berat tersebut ada imbalannya Sehingga keberatan yang wajar tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang berat Begitu pula dalam syariat Islam Dalam syariat Islam ada sesuatu yang berat Tapi beratnya wajar dan ada pahala yang jauh lebih besar Yang diinginkan oleh seorang hamba Sehingga dianggap itu bukan sesuatu yang berat Contohnya lagi, seperti misalnya zakat. Zakat, kalau misalnya nominannya besar ya, misalnya uangnya bermilyar miliar zakatnya sampai bisa ratusan juta. Tapi itu masih seper empat puluhnya. Masih seper empat puluhnya. Dan ini masih dalam batas yang wajar, bukan sesuatu yang berat sekali. Ya. Seper empat puluh ini bagian yang sangat kecil, 2,5 persen. Bagian yang kecil ini ya diperintahkan oleh Allah untuk dikeluarkan. Dan itu bukan sesuatu yang gratis. Keluarkan kemudian tidak mendapatkan balasan apa-apa. Tidak. Allah memerintahkan untuk mengeluarkan bagian yang kecil ini untuk membersihkan bagian yang sangat besar tadi. Yang dikeluarkan seperempat puluhnya, yang dibersihkan tiga puluh sembilan. Ya. 39 bagian dari 40. Iya. Ini sesuatu yang e, balasan yang sangat besar. Belum lagi pahala dia di akhirat. Maka apabila dibandingkan dengan e, beratnya dia mengeluarkan bagian kecil tersebut, maka seakan-akan itu bukan kesulitan sama sama sekali. Kesulitan yang wajar, ya, yang bisa e, dengan mudah dilakukan oleh oleh manusia. Ya Syariat Islam tidak mungkin ya bebas dari sisi berat ini. Tapi Syariat Islam sisi beratnya itu wajar. Sebagaimana manusia, ya manusia seperti misalnya membersihkan badan. Setiap hari membersihkan badan dua kali, bukankah itu sesuatu yang berat? Sebenarnya berat. Tapi karena kita merasa butuh, maka kita lakukan hal tersebut. Ya, misalnya harus eh, harus Menghidupi keluarga Ini kehidupan biasa Maksudnya Kalau tanpa syariat Islam pun Orang dengan fitrahnya akan melakukan hal tersebut Sebenarnya berat Tapi itu keberatan yang bisa Dilakukan oleh manusia Masih dalam batas wajar Sehingga hal tersebut Tidak, tidak dianggap manusia Sebagai sesuatu yang berat Syariat Islam juga demikian Ada sisi berat tapi masih dalam batas wajar Dan keberatan yang masih dalam batas wajar tersebut. Ketika dalam suatu keadaan yang mendatangkan kesulitan yang berat, kesulitan yang tidak wajar, maka syariat Islam memberikan kemudahan tambahan. Inilah mulianya syariat Islam ya. Dan inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam dalam syariat Islam. <tuh> Kemudian <tuh> dari sisi lain ya kita harus memahami bahwa jika Allah dan Rasulnya mensyariatkan sesuatu yang kelihatannya sangat berat, maka kita harus fahami bahwa di sana ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan dalam syariat Islam ada syariat-syariat yang memang sangat berat, tapi kita harus melihatnya dalam dua kemungkinan. Tidak lepas dari dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, memang syariat Islam itu berat tapi di balik sesuatu yang sangat berat tersebut ada pahala yang jauh lebih besar dan ada maslahat yang jauh lebih besar. Seperti misalnya syariat jihad. Syariat jihad ini mengorbankan jiwa raga. Bahkan mengorbankan harta. Sampai mengorbankan Badan seseorang ya, Dengan jihad ada orang yang tangannya Akhirnya hilang Dengan jihad ada yang orang kakinya Akhirnya harus ditebas oleh musuh Dia masih hidup Tapi kakinya harus ditebas oleh musuh Dalam jihad kadang Ya sering kali ada korban jiwa yang sangat banyak Ini sesuatu yang berat ya, Tapi Maslahatnya jauh lebih besar Maslahatnya Agama Allah subhanahu wa ta'ala menjadi jaya, menjadi kuat, menjadi mulia Dan agama Allah jauh lebih mulia daripada badan seseorang Daripada jiwa raga seseorang, jiwa raga manusia Allah menginginkan ada maslahat yang jauh lebih besar daripada maslahat tetapnya badan seseorang Atau terjaganya badan, badan seseorang <tuh> Di balik itu ada maslahat, di balik itu juga ada pahala yang sangat besar bagi manusia. Ya. Dengan berjihad dan akhirnya orang tersebut syahid, maka pahala yang sangat besar Allah berikan kepada dia. Ya. Ini syariat jihad, sesuatu yang sangat berat tapi Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan dari hal itu maslahat yang jauh lebih besar dan pahala yang jauh lebih mulia bagi dia. Saya contohkan lagi misalnya Ada syariat kisos Berat tidak ini? Orang membunuh orang lain dia harus dibunuh ya Ini sesuatu yang sangat berat Karena harus mengorbankan jiwa Tapi Kita harus melihat dari sisi lain Maslahatnya Membunuh dia yang telah membunuh orang lain Jauh lebih besar Daripada maslahat dia harus dijaga Kenapa? Karena kalau dia harus dijaga tidak boleh dibunuh Maka ahli warisnya yang tadi Orang yang dibunuh dia akan membunuh dia Nanti kalau dia dibunuh orang lain Yang masih punya kekerabatan dengan orang tersebut Maka orang yang dari walinya ini juga akan balas dendam Akhirnya saling bunuh membunuh Akhirnya apa? Banyak jiwa yang menjadi korban nantinya Makanya melihat maslahat yang jauh lebih besar tersebut Islam mensyariatkan syariat yang memang berat. Tapi syariat yang memang berat ini apabila ya, apabila maslahatnya ya, apabila dilihat dari maslahatnya, maka sebenarnya itu bukan bukan sesuatu yang berat. Itu lebih ringan daripada madarat yang ada di belakangnya. Belum lagi orang yang dikisas ya. Itu ditebus dosanya dengan kisah tersebut ya. Kalau misalnya ada orang yang membunuh orang lain dosanya besar. Dosanya besar. Wa man qatala dalam ayat lain min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakanna qatala an-nas jami'a Waman ahiyahah fakahen nama ahiyana Barang siapa membunuh satu orang itu seperti dosanya itu seakan-akan dia membunuh manusia semuanya ya seakan-akan dia membunuh manusia semuanya ini dosa yang sangat sangat besar sekali ya dan dosa yang sangat besar ter sekali tersebut dengan kisas akan ditebus akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi ada masalah yang sangat besar ada juga ada juga e, balasan ya e, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala berupa dihapuskannya dosa-dosa dia yang sangat besar tersebut seperti misalnya lagi ya e, hukum potong tangan hukum, hukum potong tangan ini berat ya di luar kewajaran di luar kewajaran tapi syariat Islam ketika mensyariatkan hal tersebut ya. Islam ketika mensyarat mensyariatkan syariat ini yaitu potong tangan itu karena ada masalah yang jauh lebih besar di belakang. Karena kalau misalnya ya seseorang ya tidak dihukum dengan hukuman tersebut ya harta manusia tidak akan terjaga dengan baik. Harta manusia ini banyak, tidak hanya satu dua orang. Kalau tidak ada syariat ini, maka orang tidak akan jera melakukan hal tersebut. Ya. Sehingga akan banyak sekali harta yang didholimi. Makanya syariat Islam mensyariatkan hal tersebut. Melihat maslahat yang jauh lebih besar. Dan melihat pahala juga. Ya. Orang yang sudah dihilangkan e, tangannya karena dia mencuri, ya. maka dosa-dosanya sudah dihapuskan dari dosa mencurinya tersebut yang merupakan dosa-dosa besar ya. Kemudian sisi yang kedua, ya, ada kemungkinan lain ketika seseorang merasa sangat berat sekali dengan syariat Islam. Kemungkinan lain adalah hatinya yang kotor. Ada kemungkinan, ya, misalnya ada orang, Ustaz saya ini kalau sholat lima waktu merasa sangat berat sekali. Kenapa Allah tidak memberikan keringanan? Maka kita katakan, sebenarnya sholat lima waktu itu tidak berat, berat tapi masih wajar nyatanya ada banyak orang yang semangat sholat lima waktu. Justru kalau dia tidak sholat lima waktu malah hatinya tidak tenang, hatinya galau. Dengan sholat sholat lima waktu hatinya menjadi tenang, ya kehidupannya bahagia, ya dan banyak manfaat sholat lima waktu yang lainnya. Dosa dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kamu merasa berat karena hatimu masih kotor, ya karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala karena digoda oleh setan ya. Setan sangat dekat dengan dia ya. Ini e, kemungkinan ya, kemungkinan lain seperti itu karena memang orang yang hatinya kotor ini hatinya sebenarnya sakit deh. Seperti misalnya e, keadaan seseorang yang sakit ya. Kalau dia makan sebenarnya makan itu tidak berat. Tapi orang yang sakit makan menjadi berat yang asalnya seleranya tinggi sekarang tidak selera. Makan harus dipaksa. Menjadi sangat berat bagi dia. Karena apa? Karena dia sakit, bukan karena makanannya tersebut tidak enak. Sebenarnya makanannya sudah sudah enak tapi karena dia sedang dalam keadaan sakit sehingga dia merasa berat untuk makan, ya. Inilah dua kemungkinan ya masyakah yang luar biasa yang ada dalam syariat Islam. Kemungkinan yang pertama tadi, memang masyakah tersebut luar biasa beratnya. Tapi syariat Islam tidak memandang itu Syariat Islam memandang Di balik syariat yang sangat berat tersebut Ada maslahat yang jauh lebih besar Dan ada pahala yang jauh lebih besar dari itu ya. Kemudian yang kedua Kemungkinannya adalah eh, Adanya Sesuatu yang tidak beres pada orang tersebut Misalnya eh, Keimanannya sedang lemah sekali Atau hatinya Sangat kotor sekali sehingga merasakan bahwa syariat itu sangat-sangat berat sekali Dan ini banyak di zaman ini ya Ini banyak terjadi di zaman ini Misalnya ada orang-orang yang mengatakan Ustadz sekarang ini kalau tidak riba Saya kerjanya sangat berat sekali Saya kerjanya sangat berat sekali Mengatakan demikian Ini harus riba Ustadz Kita katakan sebenarnya Ya, larangan riba bukan merupakan sesuatu yang berat. Itu keberatan yang masih dalam batas wajar, ya. Tapi karena hati manusia tersebut sudah dirasuki oleh cinta kepada dunia yang sangat mendalam, akhirnya apa? Akhirnya dia merasa sangat berat dengan syariat tersebut. Ya. Bukan karena syariatnya sangat berat sekali tidak. Tapi karena hatinya dia yang sudah ya sangat cinta kepada dunia. Ini hati yang sakit seperti ini. Sehingga merasakan syariat Islam tersebut sangat sangat berat sekali. Ada yang mengatakan Ustadz, kalau sekarang tidak pacaran Ustadz, itu nanti akan sangat berat. ya Dalam meng, e, mengarungi rumah tangga, kita tidak tahu orang ini bagaimana. Ini hati yang sudah sakit. Hati yang sudah dikelabui oleh syahwatnya. Sehingga dia mengatakan hal tersebut. Ya, orang dahulu, ya tidak ada pacaran orang dahulu. Orang dahulu sangat jarang orang pacaran ya. Tapi ternyata kehidupannya bahagia, ya. Eh, mereka juga mudah untuk melakukannya, ya. Makanya sangat-sangat banyak sekali, ya, di zaman ini kaum muslimin, ya, merasa berat sekali dengan syariat Islam. Salahnya bukan di syariatnya, tapi salahnya pada dia. Hati dia sangat-sangat jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hati dia sangat sakit. Makanya eh uh, syariat dessa menjadi sangat sangat berat bagi dia ya makanya orang-orang yang demikiannya hendaknya mereka membersihkan hatinya membersihkan hatinya dengan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak melakukan amalan-amalan saleh ya insyaallah ketika hatinya sudah bersih dia tidak hanya merasa ringan dengan syariat itu tapi merasa butuh dengan syariat tersebut, ya. dia akan semangat dalam melakukannya dan itu akan menjadikan dia bahagia dan mulia di dunia dan di akhirat nanti demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini ya. mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, mudah-mudahan diberkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan uh, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita Wallahu Ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'am bi ihsanin ila din Walhamdulillahirabbilalamin. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Ikhtaqal Islam azan ya Allah wa yakum telah kita simak bersama kajian yang penuh dengan faedah ini dalam pembahasan kaidah fikih yang telah disampaikan oleh guru kita Ustazal Fadhil Dr. Musyafadzarin rahimahullahu taala. Ya. Dan untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal saja. bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda bisa menghubungi di 021 delapan dua tiga enam lima empat tiga ataupun anda dapat bertanya memesan singkat di delapan satu sembilan delapan sembilan azan ya allahu ayaqum kami angkat pertanyaan pertama dari telepon kita ya di lainan telepon delapan dua tiga enam ya silakan baik terputus kami tunggu kembali bagi anda yang bertanya bisa mohon kami di delapan dua tiga untuk anda yang bertanya secara langsung ya Tangin, saya sikat, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam oh, warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa ibu dan dimana? Mohon maaf ibu mungkin Suara televisinya dikecilkan saja ibu Ya ibu mungkin Suara televisinya dikecilkan saja ibu Maafinan saya Halo? Ya silakan ibu Dengan siapa ibu dan di mana? Dari hamba Allah di Silawesi Iya, silakan Ibu pertanyaannya langsung Kalau bisa, suara televisi dikecilkan dulu Ibu Biar tidak bergema Dan Ibu cukup mendengarkan lewat telepon saja Begini, Stas Ya Saya punya saudara mm -hmm. Meninggal Umur 2 tahun mm -hmm. Tetapi belum diaklika Meninggal mm -hmm dan orang tua saya juga sudah meninggal. Bolehkah saya mengaqikah saudara saya sebagai bakti kepada orang tua? Ya, terima kasih Ibu, Itu saja pertanyaannya Ibu. Cukup? Ya, Baik. Bisa saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namas. Ya, dibolehkan. Dibolehkan ya. untuk mengaqikahi eh, saudaranya Ya, dibolehkan. Dan itu merupakan bentuk uh, pertolongan dia eh uh, untuk orang tuanya, termasuk bentuk bakti dia kepada orang tuanya. Allah wabarakatuh. Nah, terbikin ajabannya untuk ibu yang berada di sana atas pertanyaan yang telah disampaikan. Dan nah, kata istilah maghazni ya Allah wa yaqum. Kembali ke pertanyaan berikutnya melalui telepon 0218236543 ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa bapak dan di mana? Dari Nur Rahman di Pontianak. Nur Rahman di Pontianak, silakan. Saya ingin menanyakan masalah puasa yang sudah lama ditinggalkan itu harus diganti itu. Berapa tahun? Sudah berapa lama? Berapa setahun yang kemarin atau sudah lebih dari sekian tahun ya, Pak ya? Mungkin sekian tahun, muluhan belasan tahun lah gitu. Puasa Ramadan, Pak ya, yang ditinggalkan ya? Iya, tapi waktu itu belum sholat, Pak ya. Hmm itu bagaimana apakah harus diganti atau kon tidak. Ya. ya, baik terima kasih Panu Rahman. Itu saja. Asalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. E, pendapat yang paling kuat dari dalam masalah ini adalah bahwa setiap syariat Islam ya yang ditinggalkan dengan sengaja ya sampai melewati waktunya maka ya tidak disyariatkan untuk dilakukan di waktu lain ya seperti misalnya puasa ya dia sengaja untuk meninggalkan puasa tersebut sengaja dia mampu dia tahu itu wajib tapi sengaja dia dia tinggalkan maka yang seperti ini ya tidak disyariatkan untuk diganti di waktu lain karena kalau dia mengganti di waktu lain seakan-akan dia mengatakan saya tidak mau melakukan di waktu ini saya akan melakukan di waktu lain maka ini tidak diperbolehkan ya bagaimana taubatnya taubatnya dengan <tuh> meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya bertaubat dari dosa tersebut ya kemudian setelah itu memperbanyak sholat memperbanyak puasa puasa sunnah memperbanyak puasa puasa sunnah yang bisa menjadi e, ganti dari puasa yang ditinggalkannya tersebut begitu pula dengan ibadah sholat ya Apabila seseorang ya dia sehat, dia tahu sholat itu wajib, ya kemudian setelah itu dia meninggalkannya. Saya tinggalkan karena saya malas. Saya tinggalkan karena saya tidak ada minat untuk sholat. Keadaan yang seperti ini ya tidak dibolehkan bagi dia untuk sholat di waktu lain mengkodoknya. Karena apa? Karena dia sudah eh, kalau istilah jawanya balilo, ya dia sudah keterlaluan ya sudah keterlaluan dalam membangkang Allah terhadap perintah Allah subhanahu wa taala ya tidak taat kepada perintah Allah subhanahu wa taala orang yang seperti ini dia harus bertaubat bertaubat dari dosa meninggalkan sholatnya dia harus banyak meminta ampun kepada Allah subhanahu wa taala dan dia harus memperbanyak sholat sholat sunnah yang nantinya bisa menjadi pengganti bagi dia ketika di akhirat ya. Men menjadi pengganti salat wajibnya ketika di dihisab di hari di hari kiamat. Begitu pula ibadah-ibadah yang sunnah Ibadah-ibadah yang sunnah ya, kalau kita e meninggalkannya karena uzur ya, bisa diganti, bisa diqadha ya. Misalnya kita ketinggalan salat qabliyah subuh misalnya karena apa karena kita tidurnya ya apa atau bangunnya telat kita bangunnya telat sehingga sampai ke masjid imam sudah masuk dalam sholat subuh ketika keadaannya demikian ya kita meninggalkan sholat kubliah subuh tersebut karena uzur. kita tidurnya kesiangan eh, kita tidurnya kemalaman sehingga bangunnya kesiangan sehingga kita masuk masjid imam sudah sudah sholat Subuh kita harus mengikuti imam salat subuh. Setelah salat subuh kita dibolehkan untuk mengkaldoknya. Mengkaldo apa? Mengkaldo salat sunnah khabliyah fajar. Salat sunnah khabliyah eh, subuh. <tuh> Tapi kalau keadaannya dia sampai ke masjid masih ada waktu 5 menit untuk salat khabliyah subuh. Tapi dia tidak melakukannya. Malas. Ketika dia meninggalkan salat qabliyah subuh karena dia malas, tidak ada uzur bagi dia. Maka setelah salat subuh dia tidak boleh mengqada. Karena apa? Karena dia sudah meninggalkan dengan sengaja tanpa ada uzur. Begitu pula dalam masalah ibadah-ibadah yang lainnya ya. Kalau ada seseorang melakukan ya meninggalkan suatu ibadah ya. Dan dia sebenarnya mampu, tidak ada uzur bagi dia. Kemudian dia ingin melakukannya di waktu lain, maka ini tidak boleh. Seakan-akan dia mengatakan, saya tidak mau sholat subuh misalnya. Dia meninggalkan sholat subuh sampai sampai matahari terbit, padahal dia mampu, padahal dia eh, tidak ada uzur. Kemudian dia mengkodak di waktu duha. Seperti ini, seakan-akan dia mengatakan, saya tidak mau sholat di waktu subuh, tapi saya sholat subuhnya di waktu duha. Ini tidak tidak disyariatkan. Ya. Maka, yang menjadi solusinya adalah banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa tersebut, kemudian memperbanyak salat-salat sunnah di waktunya, ya Allah amin. Mengenai puasanya saat yang dia tinggalkan, iya, sama. sama, sama, sama. Itu, sama. Ya. Tadi saya sudah contohkan juga. Taip, uh, mungkin satu pertanyaan kembali saat yang semangat, bagaimana kalau seandainya sholat yang yang ditinggalkan itu bukan sholat khatib subuh, tapi sholat tahajud masjid karena mungkin dia datang sudah menjelang agak lama. Oh, Salat Tahiyatul Masjid bisa di apa? Dia menunggu sholat, sendiri. Enggak, maksudnya ketika dia langsung masuk bersama imam itu sudah sudah uh, dihukumi dia Salat Tahiyatul Masjid karena Tahiyatul Masjid adalah sholat hmm. untuk uh, uh, memulai kegiatan di masjid. Hmm. Ya, dengan dan sholat tahiyatul masjid ini bisa diwakili dengan sholat-sholat yang lainnya, sehingga e, tidak perlu lagi sholat tahiyatul masjid, karena tahiyatul masjid tujuannya adalah memulai ya e, kegiatan di masjid tersebut dengan sholat, ya, memulai kegiatan di masjid tersebut dengan dengan sholat. Ini untuk menghormati rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika seseorang ya memulai sudah memulai kegiatan dimasnya dengan salat walaupun salat wajib walaupun salat qobliyah subuh walaupun salat qobliyah zuhur dia tidak meniatkan salat tahiyatul masjid maka itu sudah sudah cukup bagi dia sudah diwakili oleh salat tersebut hmm. Hmm -mm. Walaupun dia menunggu saatnya untuk dirikannya satu wajib Dia Aa, menunggu, dia, dia menantangkan saat Sudah, sudah Sudah hadith, sudah, sudah, ya? uh, sudah mewakili sholat di masjid Ustazakallah khairan barakallahu alaihi Ustazakallah khairan Satu pertanyaan kami angkat dari pesan singkat Dengan Abu Wahid di Riau saat Beliau bertanya, bagaimana dengan saat Berjamaah saya Ketika pekerjaan saya sangat jauh dari masjid Ustaz kira-kira Antara masjid dengan tempat Bekerja 7 km dan tidak bisa naik kendaraan uh -huh. jika musim hujan. Uh -huh. Lalu bagaimana? Apakah ada kemudahan buat anak saat seram? Iya. E, seseorang diwajibkan untuk sholat di masjid ketika e, diperkirakan dia mendengar azan orang dari masjid tersebut ke tempatnya. Jadi misalnya e, kalau zaman sekarang berarti kita harus memperkirakan kalau tanpa speaker. So, suara orang tersebut sampai ke rumah kita atau tidak kalau tidak ya tujuh kilo jelas tidak tidak sampai ya sehingga dia ya ketika masjid yang jaraknya tujuh kilo tersebut adan dia waj tidak wajib ke sana hmm. tapi dia bisa misalnya ya mengadakan jamaah di, di tempat I, kerjanya ya bisa hmm. bisa mengadakan jamaah di tempat kerjanya dan dia tidak wajib untuk pergi ke masjid hmm. karena apa karena <coughs> yang wajib untuk pergi ke masjid adalah jamaah atau kaum muslimin yang mendengar azan, yang mendengar azan dari masjid tersebut, ya ketika orang tersebut tidak menggunakan pengeras suara, ya karena kalau menggunakan menggunakan pengeras suara bisa sampai berkilo kilo, bisa sampai berkilo kilo, ya e, misalnya apalagi sekarang ada HP, sekarang ada radio, ada televisi, ya bisa saja dari E, Jakarta bisa didengar di Kalimantan. Iya, makanya e, yang dimaksud di situ adalah ya, tan yang tanpa pengeras suara, yang tanpa e, melalui media-media modern seperti saat ini ya. Karena yang dimaksud dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keadaan di zaman beliau, keadaan di zaman zaman beliau. Baik, sahabat. Diseakhir akhirnya barakallahu fikum. Ada yang saya diberikan jawaban untuk Abu Wahid di Riau yang telah disampaikan melalui pesan singkat. Dan untuk berikutnya, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beralih pertanyaan melalui telepon untuk pertanyaan yang terakhir ya. Silakan. Hello, thank Waalaikumsalam. Berkata dengan siapa? Bapak dan di mana? Dari Abu Rizal di Bandar Lampung. Abu Rizal di Bandar Lampung. Silakan Abu Rizal. Hah? Ustaz ini Anna mau bertanya, apakah definisi dari zalim? Soalnya Anna belum tahu apa bagaimana seorang seorang itu dizalimi, dan apakah ketika zalim itu doa diijabat oleh Allah, dan apakah boleh kita berdoa untuk kebaikan diri sendiri daripada menderakan keburukan kepada orang lain? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zalim yang dimaksud di situ adalah mengambil hak orang lain, ya zalim ketika berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan orang lain adalah mengambil hak orang lain tanpa alasan yang benar. Inilah yang dimaksud dengan kedzaliman, ya. Ketika mendzalimi orang lain maksudnya adalah dia mengambil hak orang lain tersebut tanpa alasan yang dibenarkan. Baik alasan syar'i ataupun alasan hukum hukum yang berlaku di masyarakat, ya. Ini yang dimaksud dengan kedzariman. <tuh> Apabila kita dizalimi ya maka ketika itu doa kita mustajab ya ittaqi da'wat al fa innaha laysa fa innaha laysa bainaha fa innahu laysa bainaha wa Allah hijab takutlah kepada doa orang yang terzalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dia dengan doanya dengan antara doanya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah akan dengar doanya orang yang tazalimi ya. uh, apabila dia ingin misalnya mendoakan dirinya tapi tidak mendoakan uh, keburukan atas orang lain dia ingin memanfaatkan waktunya untuk mendoakan dirinya, dibolehkan dibolehkan dan insya Allah doanya mustajab ya, insya Allah doanya mustajab karena dia sedang dizalimi oleh Eh, oleh orang lain walaupun dia berdoa untuk untuk dirinya bukan untuk keburukan orang lain. Maka eh, ini ini juga sesuatu yang yang baik ya, sesuatu yang baik ya. Karena eh, mendoakan keburukan orang lain ya eh, seringkali <tuh> menjadikan orang lain tambah eh, celaka ya. Seringkali menjadikan orang lain <tuh> malah mendapatkan kerugian yang lebih besar ya. Maka eh, kalau bisa dihindari dihindari. Tapi kalau bi tidak bisa dihindari, itu pun hak ya. orang yang dizalimi tersebut ya. Tidak mengapa kita e, mendoakan e, keburukan kepada orang yang menzalimi kita ya. Tapi kalau kita tidak kalau kita bisa menghindarinya maka itu lebih hmm. lebih baik ya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan barakallahu fiik Dan pertanyaan dari Abu Dzah pertanyaan terakhir saat pertemuan kita pagi hari ini sebelum kami akhiri kami persanak pada menyampaikan kata penutup saya. Alhamdulillah ya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa kita sudah sampai pada di penghujung acara. Intinya dari kajian ini ya bahwa termasuk di antara kaidah dalam syariat Islam Bahawa setiap kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Dan ini ya merupakan keutamaan atau kelebihan atau keistimewaan syariat Islam. Syariat Islam adalah syariat yang pada asalnya mudah dan akan memberikan kemudahan-kemudahan tambahan pada saat-saat tertentu yang menjadikan e, pemeluknya atau penganutnya e, berat dalam melakukan syariatnya, ya. Inilah syariat Islam yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syariat yang sangat memudahkan penganutnya. Maka harusnya kita sebagai kaum muslimin ya, semangat dalam menjalankan syariat ini. Apalagi kemudahan tersebut yang mendatangkan banyak maslahat. Maslahat bagi kita di dunia dan maslahat bagi kita di akhirat nanti. Apapun yang diinginkan oleh manusia sebenarnya ada dalam syariat Islam ini. Ya, Kebahagiaan misalnya. Syariat Islam menjadikan manusia bahagia. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kemuliaan, setiap orang pasti menginginkan kemuliaan. Dan syariat Islam memberikan kemuliaan, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhiratnya. Makanya, ya e, kita sebagai kaum Muslimin, ya hendaknya kita semangat untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan kita. Apalagi syariat tersebut sudah dijadikan sangat mudah oleh Allah Subhanahu Wataala. Demikian yang bisa anak sampaikan. Allah Taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan diberkahi dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita.